jamrați, jam, jam șapteleu douăsprezece. Acesta măcar. Ah, îmi, ceva, ă, ă, ini ă, ă, ă, ă, ă, ă, material yang akan kita gunakan. Nah, tadi sebenarnya sih material material itu bukan hanya material yang ya langsung itu bisa saja material yang pabrikan. Ah, ini material-material yang bisa diolah di eh, ini. Ah, ini ini ini Ini, ya, ini bisa diolah banyak sekarang yang apa ya macam kalian kalau kalian ke toko-toko konstruksi uh, seperti yang di ashar dua sana itu itu mereka memunculkan material-material yang baru biasa sebenarnya. Lantai uh, saja bisa saja seperti panel uh, dari kayu uh, bukan hanya ya, bisa saja ini kalau misalkan kita ganti dengan panel bisa tapi Eh, ini apa karpetnya kita keluarkan, nah, bisa langsung ke lantai keramik langsung di atas pinel itu bisa. bisa. Nah, pinel juga itu tergantung dari ah, materialnya, ada juga kayu, ada juga plastik. Dan, ah, ini batako, kalau di sini kita bisa batako ini batang-batang. atau piton rancetang. Nah, ini juga bisa ya. Di, ini ya, kalau macam ini kan ini cepat sebenarnya untuk kalau mengerjakan sesuatu karena sudah dah, ada jendelanya. Mak ah, kenapa kayak macam yang eh, rumah sakit rumah sakit yang waktunya covid itu ada yang di pulau apa itu itu membangun satu rumah sakit itu hanya berapa nggak cukup satu bulan. Ah, makanya ya ya itu juga sih kan bilang saya mau anu di sini. Pembangunan di Cina itu ya biasa, ada mall, ada hotel dalam enggak, cukup satu bulan, biasa sampai 20 ini. 20 hari bisa selesai dengan berapa lantai karena dengan adanya material ini. Karena main ini tinggal main sambung-sambung. Coba kalian yang nganu, ada yang rumah sakit Covid yang di pulau apa itu? Batam kayaknya. Itu enggak cuma satu bulan dikerjakan, 21 hari kayaknya. Terus luas seluas itu bisa menampung 200-500 pasir disitu. Dari buka lahannya, karena di dalam pulau, buka lahannya Nah itu ya, untuk pengerjaan struktur apa dan lain-lain Karena kan eh, disitu mereka tinggal pakai, mau lantainya, mau apa ya tinggal pakai Di sambung saja, sudah jadi semua, jadi cepat amacăm din China, din China, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, coba lihat di eu, eu, eu, eu, eu, itu ada bangunan-bangunan yang super cepat dibangun eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, eu, tinggal datang angkut pasang angkut pasang jadi mungkin kalau bangunan kayak sebesar ini ya kasarnya bisa sampai tiga atau empat minggu lah ya bisa kalau seluas ini ya karena kan yang lama itu yang lama itu ya pengeringan struktur struktur karena kalau struktur itu ya kalau sesuai dengan aturan itu minimal eh maksimal 21 hari maksimal 21 hari, eh, minimal 21 hari nah, tapi kalau kita pakai armistur am itu, anu, apa, eh, minyak, minyak usur alat, alat pengering, itu bisa 7, 7 hari nah, tapi ada metode-metode khusus dipakai supaya bisa mendapatkan kekuatan beton atau mutu beton yang lebih bagus karena eh, struktur beton itu ya tujuh, empat belas, dua puluh satu hari itu yang eh, dipakai. Ah, untuk mendapatkan tujuh hari ya kita pak harus pakai eh, ada eh, apa minyak admixture. artinya minyak tambahan yang dilakukan eh, saat eh, ini ada ini peng, molen mesin molen. Jadi kalau misalkan di eh, anu kayak dipesan pesan betonnya atau di pesan strukturnya jadi dipasang sana ya sampai di sini tinggal tuang jadi itu nah, tapi bukan langsung di situ ada metode-metode khusus lagi dipakai misalkan beton beton itu untuk mendapatkan kekuatan itu bisa saja kayak bayi dipelihara. pelihara iya kalau beton itu mau didapatkan sesuatu apalagi kalau kalian eh, mengawas satu beton baru di didapat mereka minta kekuatan mutu beton misalkan K255 K250 ya harus kita cari itu karena untuk karena kalau langsung datang biar kalau misalkan eh, eh, material yang kita pesan misalkan tak K250 ya sampai di sini belum tentu kalau kita tidak rawat <tuh> rawatnya bagaimana ya isi pagi sore disiram pagi sore disiram sampai eh, kekuatan itu akan ini nah, datang orang nganu datang orang cek tembak ini pakai hammer test ya. itu ya tuh melihat oh berapa sih kekuatan beton yang itu jadi ya kalau misalkan kalau kalau mau yang memang eh, apa ya yang tergantungan gitu mengelola dalam proyek tersebut ya kalau mau yang serius ya saya rasa kekuatan beton yang atau bangunan-bangunan ya kalau bencana alam yang kayak tsunami, gempa kayak Palu ya mungkin kita enggak bisa menang itu karena tapi kalau kita jaga untuk kekuatan beton itu ya mau biar gempa bagaimana karena eh, menghitung beton itu ya sudah ada ini sudah ada software yang mendukung Kalau teman-teman sipil ya pakai, di, mereka mengenal eh, sap. Nah, sekarang sekarang ada eh, software lagi baru namanya bin, nah, yang dari dari eh, PU, PUPR yang diperkenalkan. Mereka bisa menggambar di situ, menggambar, terus keluar sendiri hitungan strukturnya. Tuh, jadi sebenarnya simple sekarang lebih enak. Makanya ya, kalau merencanakannya tinggal Satu bulan, dua bulan. Dulu itu ya kalau mau di itu ya bisa sampai enam bulan perencanaan. Diterencanakan tahun hmm. ini, bangunnya tahun depan. Apalagi kalau kita eh, main eh, eh, pracetak beton atau precast begini ya, precast komplit begini ya aman, enak, tinggalin. Biar saluran-saluran ya mau bikin normalisasi sebenarnya kalau tinggal apa tinggal taruh sudah pasang cor enak sekarang sebenarnya ya tinggal tapi ya duitnya juga mahal karena ya karena artinya karena di pekerjaan begini ke, eh, apa keuangannya itu lari ke pengerjaannya ini karena kan ti, sudah tidak memakai eh, pekerja yang banyak nah, tinggal pakai ano keren, ya kan tinggal stay di atas ini dia kan paling cuma tiga orang yang ini terus abah-abah nah ini jadi jadi ya manusianya juga sih yang nanti akan kurang kalau semua semua pakai free gas karena ya kalau free itu ya macam lantai Nah, tadinya itu ya kalau macam mano macam mananya pak rektor di sebelah itu dia sudah tidak pakai eh, keramik karena dia mau pakai eh, ini eh, apa karpet ya kan jadi untung untung lagi nih keramik tidak beli keramik lagi ya itu, itu keramiknya yang dipas pas di tangga itu eh karpetnya yang pas di tangga itu Jadi itu ya mau merencanakan sesuatu material-material lagi yang eh, begini ah, Ini lagi ada model batu-bata baru Namanya kayak bata interlock ah, Ini fiber semen. Ini kalau ini sering kalian biasa sih sering, Sudah sering ini hebel Atau batu-bata ringan ah, Sebenarnya sih Kenapa? Sebenarnya sih ACC namanya hebel ini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 untung ditukang kalau ini tadinya kalau misalkan misalkan eh, langsung itu ya macam ini ini kan bukan ini bukan tembok ini, gitu. ini jadi tinggal di ini ya kalau mau anu lagi ya ganti aja ah ini kayak kayak ini berapa lapis ya kalau memang mau yang simpel mau yang ini kalau ini ya sudah dihitung keadaan eh, suhunya apa sudah dapat bisa mereduksi nah, ini anunya yang produksi nah kalau ini ya ACP aluminium composite panel nah ini cuman sebagai hanya kulit saja eh, sky building kayak di itu you know? di T yang di depan ini, itu mereka pakai itu aluminium komposit. Nah, ini untuk material lantai. Ah ini yang saya bilang tadi tinggal pasang cek sudah aman, tidak so bocor, so tidak, so tidak rakit besi lagi apa dan lain-lain. Jadi main sekarang ini. Nah ini untuk anu kalau mau struktur, lengkung, ya tinggal di pesan saja Jadi apalagi? Mau di ini? Hmm. Mau takut-takut? Apa? Ah, mau melengkung? Bagaimana mau kasih melengkung ya? Tinggal. Kenapa saya anu masukkan ini? Bukan saya promosi ya? Ini juga saya pernah ini nah, Tinggal ya kalian lihat nah ini Kalau kalian mau dapat tanda ya tinggal hubungi ini Enak sekarang sih Perencanaan itu ya tergantung si ownernya Nah, karena biasanya mereka kalau macam begini, mereka keluarkan ini Biasa tenaganya yang ikut, pasang di sini Tenaga karena mereka, eh, apa artinya mereka sudah eh, ini bikin semacam praktek-praktek untuk memasang itu Jadi biasanya kalau ini, kalau pekerjaan eh, begini Jadi ini nah ini macam di ano, kita pakai di stadion atau di ini ini nah, ini ada bola-bola ini namanya ball joint, ini bola ini ah ini juga dipakai di apa ya di di sta di, di Papua sekarang yang masuk nominasi rekor bangunan-nano dong bangunan, do, bangunan terbanyak garek kon murih yang mereka dapat untuk membangun itu. Ais, ini yang tadi saya bilang. Eh, sampai lah 5 kalau ini, ini berapa? 18 ini 9. ini bisa lah ini luasnya. 85 berapa? ini mendapatkan ini, ah ini material-material, nah, lihat materialnya pakai plat baja, nah, terus ini dua lapis, dia lapis lah, aja di lapis nanti, ini. ini yang stadionnya sana, ini stadionnya sana, jadi, ah ini strukturnya pakai tadi yang kayak begini, space frame, untuk dom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 sesuatu yang bagus materialnya. Nah, tapi kalau kalian misalkan kalian merencanakan sesuatu kalian sudah itu, ya kalian bisa dapat sih dari sini. Saya, ada teman saya, teman saya sekarang hmm. ya kalau eh, mengerjakan sesuatu itu pak bangunan-bangunan itu dia memakai biasa atapnya itu dia pakai eh, merek ondulain, ondulain itu, ya oh di itu, ini kayak di sebelah itu mereka pakai. Nah, jadi kalau mereka mereka anu dia pakai ya ada fee dari perusahaan tersebut. Sama dengan yang kemarin yang apa ya, yang yan ya, itu, tapi anunya untuk nah, itu atap ondulain sih, nah, tapi bukan langsung anunya, bukan teman. Dia memakai eh, dia perencana itu umumnya di mana? di AC dia pakai Daikin jadi setiap panu, setiap tahun biasa itu Daikin ajak anak buahnya atau satu orang itu jalan-jalan ke Korea karena itu kasih laku Daikin itu ya karena memang eh, AC Daikin ya, itu yang di atas di atas sekarang kalau ini di bawah ah ini material atap ini stadion ini ini venue eh, kayak anu semacam groundnya lah olaganya ini kalau ini stadionnya jadi pintar Jokowi ya wujud supaya tidak buat demo-demo terus eh, papua jadi dia asing gagal ya itu ah ini Nah, eh, eh, kalau mau ini museum di Azerbaijan namanya Haider Aliyev Center. Ah, ini lagi museum di Italia. Nah, ini kayak si anu tadi si apa? Pakde bilang eh, itu tergantung Mas, mau overstack begini atau itu uh. tergantung ini apa di atas, tapi tergantung juga material yang digunakan. Jangan kalau kalo mau dibuat begini, terus kasih lagi material yang berat untuk dinding. Nah, itu. Karena kaca kaca itu ya ini untung cuma sedikit kacanya. kalau kaca itu berat sekali, berat sekali massanya. Nah, jadi ini museum di Italia. Nah, ini mau yang anu juga, mau yang Eh, tradisional atau etnik lokal ini bisa juga, atau mungkin ini adanya ensotangnya orang Jepang, orang Jepang, arsitek Jepang eh, dia buat ini materialnya juga yang kayak tadi yang itu yang apa eh, ini ah ini pakai baja jadi mau melengkung apapun Kalau, kalau mau ini jadi intinya itu ya, nah, cuman kalian eh, kalau kalian sih tantangannya ya eh, kalian itu ya yang penting masuk tugas jadi, aja sih yang penting masuk tugas akhirnya copas-copas. căna nanti eșeu, nu eșeu, nu eșeu, nu eșeu, saya dalam bentuk, PDF, dalam bentuk CAD. Tapi, se, se mau, nu ne mai am dat de asemenea, al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 Masukkan yang bagaimana sewah so tapi ya cuma biasa-biasa kayak tugas masih anak semester tiga dua so bisa catch semua atau so bisa trid semua atau karena kalau saya lihat nilai-nilainya gaga-gaga anunya arsitektur lanjutan lanjut. Saya, saya rasa kalau autofed kedua dimensi kan sudah Karena kan Ibu Stacey tidak kasih lolos Kalau Ibu Icah kan yang mana ya Yang ajar kalian kok nah, Saya rasa tinggal dilihat Oh mana yang C oh. Tapi kan bisa kan kalian bisa Belajar di Untuk apa kumpul-kumpul di atas Untuk apa kumpul-kumpul kalau tidak mau belajar jangan cuman, nanti ada kegiatan la două, la două, cum kumpul, -kumpul. Eh, akhirnya, virus, semua văzut. Ce a Yang boleh tiga dimensi? Jadi yang lain belum Kalau yang, yang lain belum Kalau saya lihat nilainya saya suruh Dia akan kasih kembali ke error nilai Arsitektur yang lanjutannya Eh arsitektur digital lanjutan Kontrak digital lanjutan Dapat berapa Nah harus tahu Ah, udah. Apa lagi? Tahu? Dia ketahuan error, saya suruh Kita mau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 baru ketemu nya di pas belokan situ di depan rumahnya Fadel. Waktunya kalian ke mau ke Dewan Dewan Kota Purwokerto. Di Pak. Hah? Di depan saya. Eh, Munil mau kasih lihat ada banyak foto yang langsung dia bilang, "Pak, ini tipe Pak Belokan masih seperti ada itu, Pak.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 că n-am tatul de saya ești nedrept, apoi la final, nu ești nedrept, în buron talo, încă, da. Apa, ai? Kolo mai 300 kilo. Copaya, ato. Iată, buat Nu am bawa ikan jauh haide, haide, haide, haide, haide, haide, haide, când 35 e 50 nanti de acolo eul bolabu să fie notez în terenia de maișală oh iei bătut, aku sempat tata nih sakit sekian sekian ya. Ya kan alat itu orang dulu ya kejadian di rumah tua saya dulu. Jadi itu ya, kalian adulah, berekspresilah. Jangan cuman ini. Enggak aduh biasa. De asemenea. mersi. bine. bine. soea, cine taman sârma la? Dar păi să mărimem mai nu. entonces se lo pido. O sea, solo una mirada. di atas, di hmm. atas itu baru di insight khusus diplomasi yang boleh. di semester mungkin tadi pak Murim studi enam itu saya mau, tapi yang lulus yang enggak itu saya semua ini lulus harus ada waktu. ini semester ini dorit să mă asuam pira studiilor mărtasă de laptop. Să kalian de laptop. kalian amăncați, de laptop. Să de Să laptop. That ah. <sí> <sí> <sí> the